persoalan apa jawaban itu benar atau tidak serahkan kepada Allah yang penting sudah berusaha untuk menjawab dunia ini seperti kampus tempat orang berdebat tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan yaitu ruangan ujian